Dalam masa fitnah seperti ini Kita mencari tahu keadaan manhad seseorang nah, Apalagi untuk mengajar kita Harus Dan itu tentunya Pendidikan dan tarbiyah dari manhad salah untuk kamu berhati-hati terhadap hati seseorang Karena ilmu ini adalah agama Menentukan benar tidaknya agamamu Tentunya Perkaranya Dikembalikan kepada Orang-orang yang berkompeten Kamu tanya kepada Ustadz yang lebih mengerti Lebih memahami kondisi Kamu serahkan kepadanya insya Allah Belinya akan lebih arif Dalam mensikapi tahu seperti apa Fulan seperti apa alan Pantas atau tidakkah? Nah untuk kamu Dekat kepadanya Antara Dua Sisi yang Berlawanan Ada orang-orang yang ekstrim Di dalam tafrit Sehingga Tidak peduli apa saja orang dia datangi Siapa saja dia dengarkan Ini tidak benar Sebagian orang pula difraud berlebihan Dalam Kehati-hatiannya Sehingga Dia putuskan sendiri Tanpa Musyawarah dan Nasihat Pibingan dari Ustadznya yang lebih mengerti Kadang Hingga Memunculkan Pro kontra dan Keresahan Dan kekacauan Di tengah-tengah ikhwa Masalah gak terselesaikan Tetapi malah Mengundang permasalahan lain Makanya Percayakan Masalah itu kepada Ustadz yang ada yang kamu tahu Tempat itu Insya Allah Akan lebih baik Hasil yang Kamu dapati Terima Dan amalkan Bimbingan dan jawaban Yang Ustadz itu Sampaikan padamu Bolehkah berteman Dengan saudara Kita Yang masih awam Dalam sosial media BBM atau WA Yang kebanyakan dari mereka Memasung foto profil Menggunakan gambar makhluk Bernyawa Menggunakan sehatnya. Kalau Perkara Bertemannya Dalam artian Di sosial media Untuk Tujuan-tujuan tertentu Mungkin dagang atau semisalnya Atau yang lain Ya sebatas mereka muslim Awam ya gak apa-apa apalagi itu Saudara kamu kakakmu atau siapa enggak Mengapa insya Allah Cuman kalau yang ditanyakan tentang profil dan fotonya Makhluk hidup Ya pertama itu bukan tanggung jawab kamu Dalam artian yang dosa bukan kamu Karena mereka yang pas Dan tanpa Atau di luar kekuasaan kita untuk kemudian Bisa dihapus atau demikian Yang saya tahu demikian Gak mungkin untuk bisa kita rekayasa dihapus kalau alam lagi yang saya tahu gak bisa tetapi jika kamu punya kemampuan ada ilmu yang bisa kamu sampaikan nasihati mereka wah oh, ini gak boleh ini kan baik jangan foto makhluk hidup yang ditaruh di profilnya gambar gambar lain yang mubah itu akan lebih bagus. La ilaha illallah. Masya Allah surat ini. Kami hidup di lingkungan yang bercampur. Ada sururi, MLM, PKS, kekuhani secara penampilan sama. Tapi apa ini? Ketika bertemu, sebatas mana kita bergaul dengan mereka dan me, apa ini? Sejauh mana pergaulan dengan mereka? Kamu bedakan. Kalau itu ruus, tokoh dan Pemimpin-pemimpinnya Maka kamu jauhi La khairafihim Walanukma'in La, la karamah Ada kehormatan bagi mereka tokoh tokohnya Kamu tahu diantara mereka Ada yang masakin Orang-orang terpengaruh Anak muda Anggap mereka ini baik, benar Miskin tidak tahu menau Kedudukannya seperti apa masalahnya Maka kamu dekati Untuk kamu selamatkan Ajak ke tempat pengajian Salah Ustaz-Ustaz kita Nasihati atau dengarkan pada dia ceramah Ustaz-Ustaz kita Atau bacaan-bacaan kita Syariah atau yang lainnya Didakwai Karena kalau semuanya ditinggalkan Siapa yang didakwai Dan itu yang diingatkan oleh Syekh Robi tapi Allah jangan kemudian semua orang dihajar, dihajar, dihajar, diboikot, di diboikot, mati dakwah. Ini awam, ini lururi ini uquhan, ini sufi, ini ya hampir ke mayoritas orang seperti itu di masyarakat. Terus siapa yang kamu dakwai? Dakwai, tetapi tadi orang-orang yang terpengaruh, nggak paham. Apapun yang pentolan-pentolannya pentol yang sudah matang dididik oleh mereka jauh menyeru kepada kesatannya tinggalkan. Apa nasihat kepada Ikhwan yang menjalin hubungan pertemanan atau Facebook dengan kalangan Sulawesi atau Rojak atau MLM dari situ mereka saling berdebat. Dengan tiada ujungnya, yang terkadang orang awam pun melihat mereka mayasluh, nggak boleh yang demikian nggak benar. Banyak dari mereka masuk ke area yang di luar kapasitas dia dia ya mungkin maunya dakwah tapi ngawur. Enggak ada bahan sudah Isinya caci makian, Celahan Omongan-omongan yang enggak pantas. Dakwah bukan demikian. Dakwah itu mulia, ibadah. Kalau kamu enggak punya kemampuan itu, mending jangan. Ad-da'wala harijaluha. Dakwah ada orang-orangnya apalagi kamu masuk ke jejaring mereka, yaitu Roja atau yang lain, Facebook mereka, kemudian perdebatan yang isinya cuman membongkar ini itu, cacian, masa namanya begini, apa itu, omongan-omongan yang, ya akidah dengan demikian dengan ilmu, dengan hikmah, nasehat. Menjelaskan kesesatan mereka Bantah dengan ilmu Dengan kata-kata yang baik Kamu lihat para masyaih Para ulama kita membantah Berbicara Tapi gak ada yang ngawur Gak ada yang mencelang Entah di bulan sesat Gak benar di ayat hadis begini Dijelaskan Maka gak benar yang seperti tadi Karena saya kita berbelanja di toko-toko yang kasirnya wanita yang tabrurut, mana nafal? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu kenyataannya. Walhasil eh, kalau terkait. Belanjanya ya, boleh saja belanja di situ, nah, cuman mungkin kalau terkait e, mereka yang e, kamu ketahui muslimah dan kamu mampu bisa untuk menasehati dia dengan baik, eh, nasehati. Jika ada waktu, jika ada ini Biasanya orang tergesa-gesa ingin beli sesuatu Segera dibawa pulang misalnya. Ditunggu istrinya Walhasil Jika memungkinkan Untuk kamu nasih hati, nasih hati, Tapi secara umum seperti tadi Kalau sekedar hukum Jual beli atau belanja di sana Ya, emang fisiknya ada yang melarang Dari para ulama kita <tuh> agama seorang dinilai dari temannya bagaimana cara merealisasikan hadis jika ada ikhwa yang <tuh> apa ini? berbaur dengan sururi apa dia termasuk suri juga padahal ngajinya bersama kita sangat dikhawatirkan kalau pergaulan segera pergaulan dengan dia dikhawatirkan dia akan terseret ke sana Bagaimana hadis katakan, dia bukannya bergaul untuk menasehati ini kalau bergaul menasehati membimbing dia lah, Tapi kemudian hanya bertemanan, ada kedekatan dengan mereka, mukhotoroh sangat beresiko tinggi untuk merusak manhaj dia. Terkait membongkar situs-situs mereka di Facebook atau yang lain Apakah itu aib atau bukan Yang kita pernah tanyakan kepada Masyai Seperti Syekh Robi dan masalah ini pernah diangkat juga ke beliau dengan Dul Karnein CS waktu itu dan beliau jawab jika kesalahan itu memang tersebar dan dikumpulkan sebagai barang bukti bukan aib itu nasehat jawaban serupa walaupun bukan kita yang bertanya pernah ditanyakan kepada Sheikh Saleh Al Khazan apa hukumnya orang mengumpulkan cuplikan-cuplikan omongan atau ceramah dai di kaset-kasetnya, misalnya dai hulan, ait al korni, selman, atau siapa di kaset ini dia bilang begini di menit sekian, di kaset ini dia bilang ini kesesatan kesesatannya, kemudian dibantah atau disampaikan apa ini riba atau perkara haram kata sehat, lah, itu nasihat untuk dibantah. Perkara yang mereka sebar di internet Di situs sana sini Dan terbuka Bukan sesuatu yang Yang haram Yang dilarang itu ketika sesuatu itu tertutup Gak ada orang lain tahu Temanmu melakukan suatu Dosa atau maksiat Kejelekan Hanya kamu yang tahu Gak ada orang lain tahu Ini yang kamu tutupi Gak boleh kamu bongkar Adapun mereka kan enggak di-upload, disebarkan situs ke sana kemari. Dan Facebook, siapa yang enggak bisa buka Facebook? Semua dunia bisa buka Facebook. Tersebar ke sana kemari. Merekanya enggak malu untuk melakukan semua itu. Semua dikumpulkan dan terus terang kita sendiri banyak terbantu. Karena kita gak paham banyak tentang dunia ini Internet atau Situs macam-macamnya Banyak terbantu, siapa sih Fulan ini? Kita gak paham Banyak terbantu Fulan ini Oh dia ini panitianya Dauroh ini Daurohnya Sururi Ini bukti screenshotnya Di tanggal sekian nih daurohnya Kotak person nomor sekian Fulan ini pernah ikut Apa misalnya ini Di situs ini ada namanya sesuatu yang terbuka bukan sesuatu yang tertutup maka bukan termasuk membongkar aib yang haram dan membantu kita seperti tadi mengetahui jejak seseorang siapa ini orang selama ini kita gak paham atau kurang informasi silahnya akan diketahui dengan bantuan semacam itu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 kait dengan kondisi Muhammad al-Imam. Bagaimana sikap kita terhadap murid-muridnya terutama yang memberikan faedah. Apa masih boleh mengambil ilmu dari ya tergantung mereka macam-macam. Jika dari mereka Monsif Yattabi ulha Dia lebih mencintai kebenaran Sehingga Penyimpangan dan kesesatan Muhammad dan Imam dia tolak Dia bantah Dia berlepas diri darinya Dia mengikuti para ulama' kibar Syuhubat, Syuhrabi Qori, Muhammad, Syaikh Haydan, Rasul Rausan, semuanya berbicara membantah. Kita bagus, semacam ini kamu bisa ambil darinya. Tapi yang Ya Allah masih saja sampai hari ini nyawu, tudur, makdur, orangnya nggak bisa disalahkan, punya alasan sendiri. Beliau tetaplah beliau tetaplah seorang alim. Ya, tinggalkan. Tidak ada manfaatnya orang semacam ini hmm. Bolehkah bertaadud Dengan tujuan Ber Ta Tapi belum punya ilmu Dan materi Masyaallah bertawur dengan siapa kamu? Hmm. Barokallah fikir yang jelas kita tahu takadut perkara syari yang disunahkan, syariat yang mulia dan termasuk kata Syekh Muhammad Amin Nasir Kriti dalam tafsirnya termasuk dari hidayah Quran kepada yang lebih baik kepada yang lebih lurus yahdilil latihiya aqwam salah satunya adalah disyariatkannya ta'adduduz zauja berpoligaminya seorang lelaki lebih dari satu istri tapi ya tentunya kamu persiapkan segala sesuatunya artinya materi gimana kamu butuh Paling tidaknya ngontrak rumah, belanja harian atau bulanan, kebutuhan-kebutuhan kamu sehari-hari. Itu siapa yang bertanggung jawab kamu sudah memperistri dia? Tanggung jawab kamu. Jangan kemudian kamu telantarkan. Bagaimana kalau itu diperlakukan pada putrimu? Apa kamu rela? Ini orang tak jadikan istri kedua ketiga putrimu dia dia wala punya harta wala ini, ini siapa yang menghidupi dia ini putrimu namanya perempuan butuh ini butuh itu hajar kehidupan ayasloh nah, kalau sih kalau kamu punya kemampuan untuk mengamalkan itu amalkan bagus. Begitu pula kamu mengerti, kamu pelajari ilmunya Bagaimana hukum-hukum terkait suami istri Terutama jika istrinya lebih dari satu Agar bisa adil Ini antara mereka Siapa? Korek Yang dari ahlu sunnah Kalau yang dimaksud korek-korek besar Kalau alam korek Yang dimaksud siapa? Tapi kalau korek-korek besar dalam artian yang banyak tersebar dan punya rekaman 30 juz misalnya. Yang kita tahu, wallahu alam yang kita tahu dari masyayikh al-sunnah Syekh Ali al-Hudhaibi, Ali bin Abdurrahman al-Hudhaibi imam Masjid Nabawi. Selain itu kita enggak kenal, enggak tahu. Wallahu alam. Walaupun beliau termasuk masyai Afabil Masyai-masyai mulia dari para ulama sunnah Salat menggunakan celana Bantolun atau levis Secara umum kalau itu Menggunakan bantolun celana Boleh tapi dengan catatan itu tidak ketat, tidak membentuk liku-liku tubuhmu bagian belakang ini. Itu. Ini jika itu longgar besar, lah Tapi jika kemudian itu ketat atau itu menjadi ciri orang-orang fasik, ada robekan di sana sini disengaja memang. Tak akan seperti celana kusam Dirobek karena sininya Atau tempelan ini itu mayaslu Allah sebutkan Hudhu zinatakum indakulli masjid Sholat menghadap Allah Dengan hiasan kamu yang kamu punya Termasuk pakaian Selama itu rapi Bersih, baik, longgar Sopan labas. Tapi kemudian yang jauh dari itu Tidak seharusnya seorang muslim gunakan Di tempat kami masih tel taklim dengan telekonferensi. Bagaimana? Takulallah mastatatum, takualah semampu kamu kepada Allah belajar ilmu tuntutan syari untuk membenambah ilmu kita. Tapi kadang karena keterbatasan karena sangat jauh atau sebab-sebab lain mungkinkan bisa dengan telekonferensi, telepon ke seorang ustaz kemudian diajarkan beragam kitab tertentu, maka labas, boleh. Hair, insyaallah. Walawamala yudroku juluhu layudroku kullu. Kalau sebagian besarnya tidak bisa kamu dapati, tidak berarti semuanya kamu tinggalkan. Yang mampu kamu lakukan, kamu lakukan Walaupun itu hanya dengan lewat telepon Fihi barokah insyaallah Ada yang prasangka Kepada ikhwa lain Ternyata prasangka Salah Tapi ikhwa tersebut malu Untuk mengakui kesalahannya Nah kalau yang dimaksud untuk istihlal meminta maaf kepada orang yang bersangkutan yang semula kamu merasa jelek padanya Itu termasuk hak saudaramu dan termasuk bukti tobatmu. Waduh Allah kalau itu terkait hak orang ya kamu datang dan kamu istihlal, kamu minta maaf. Aku anak, -anak dulu pernah begini, anak keliru. Astagfirullah. Dan anak mohon antum maafkan anak, -anak ini. Istihlal. Jika tidak memungkinkan karena satu dan lain sebab tadi ya, kamu banyak-banyak doa kebaikan untuk dia. Kamu berdoakan agar Allah ampuni dosanya, agar Allah tambah pahalanya, Allah angkat derajatnya Kamu sebut namanya Fulan Ya Allah Fulan begini, gini gini. Kamu berbanyak sampai kamu mengira bahawa itu sudah sebanding dengan dosa atau kejelekanmu padanya Wa ilaha ilallah. Bagaimana kaifiat dikir Yang diamalkan Salaf Ketika selesai sholat Apakah ada atar yang sahih Berdikir dengan suara Tidak ada bagaimana Batasan suaranya nah, Ya tentunya ada khilaf Di kalangan ulama salaf Kulun Ma ala rokyu insyaAllah khair kalangan a'imah kita pun yang belakangan seperti itu Walhasil uh, Mereka yang uh, Berpendapat Dispelankan dikit itu Mereka ambil-ambil dari ayat Udu'u rabbakum tazurru'an wa khufiyah Inna'u la yuhibbul mu'tadid Berdoa kepada Allah itu Dengan pelan-pelan Muta teruk Maka dibaca Dengan pelan Tidak dimerdengarkan ke orang Dan itu menurut mereka lebih khusyuk Pada dirimu Yang lain menganggap bahwa Para sahabat itu berdikir Di masa Rasul Dengan Suara keras hingga terdengar gemuruh di masjid, gemuruh suara dikir. Masing-masing berdikir, tidak berjamaah, tidak bareng. Makanya Ibn Abbas katakan, aku ketahui usai sholat Rasul dengan takbir, artinya dikir yang dikeraskan. Diwacan? <tuh> ya batasannya tidak sampai kemudian teriak-teriak ini. Dibaca layaknya orang berzikir, misalnya kalau itu terkait habis sholat. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, SubhanAllah, Subhan Subhanallah, SubhanAllah, SubhanAllah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tidak ada illallah wahdahu selain la wa wa wa Allah so, -juk Yang Maha Esa. Tiada syarikat. Tiada wa Tiada yang berhak. Tiada yang berkuasa. Tiada yang berkuasa. masing yang berkuasa. Tiada yang berkuasa. Tiada yang keras Tiada yang berkuasa. Tiada yang berkuasa. Tiada yang berkuasa. yang dikehendaki Ini yang itu masing-masing ulama ada yang demikian Nasihat untuk yang Segera menikah Ya menikahlah Persegeralah Walhasil nikah Ibadah Perintah Allah Dalam Quran Itu yang Allah anjurkan Fankihu Matabalakum minan niza' Matna wazlata warubah ala ayat Nikahlah kata perintah, anjuran Wanita yang baik Yang tayibah Tua, tiga, empat tata, Kalau kalian tidak takut Jika takut tidak hadir Satu nah, Rasul pun menganjurkan itu pada umatnya Yang ma'asara syabab Manistata aminkumul ba'ata Fali yata zawwaj Fa'inahu agadu lil basar Wa ahsanu lil tarj Allah melamiah stati'afalehi bissiyam fa innahu lahu wija yang mampu dari kalian cepatlah menikah karena itu menjaga pandanganmu kehormatanmu dari yang haram dan Rasul, para Mursalin, para Ambiya dan ngusalam menikah. Wa ma arsalnaka kami rasul illa lahum azwajan wa dzurriyah, fa Allah. Setiap rasul yang kami utus sebelummu kami jadikan untuk mereka istri-istri dan anak-anak berketurunan menikah. Maka nikah sunatul mursalin. Sunnatul ul Ambia alaihimussalam. Fahasa Nabiul Allah ada yang dari mereka menikahi seratus wanita di syariatnya diperbolehkan. Di Sulaiman alaihisalam ke Nabi Dawud Dawud Naa alaihisalam. Dan beliau mampu Untuk mendatangi mereka semua Dalam satu malam Alayhi salam Rasul pun Demikian Hubbi ba'ila ya min dunia Kumalud wa nisa Dicintakan kepadaku Urusan dunia kalian Ud Wangian gahru. Dan wanita Karena dengan itu terbantu Untuk terjaga syahwatnya Dari yang haram Terbantu untuk Dia Menjalankan syariat Allah Dengan mentar dia Mendidik istrinya dengan baik Walhazil Nikah Ibadah Wufi budni ahadikum sadaqah Pada kehormatan Kalian, istri kalian Sedekah Kalau dia Tuangkan syahwatnya di tempat yang Halal ini, dia berpahala Seperti mana Kalau dia letakkan dia yang haram, dia berdosa Namanya ibadah perlu keikhlasan Kepada Allah Perlu Mutaba'ah Dalam menjalankan rumah tangganya Butuh kesabaran Butuh ilmu Kata Umar Ibn al-Mattab Ta'allamu mabla'an ta'sudhu Belajarlah ilmu sebelum kamu memimpin Paling tidaknya di rumah tanggamu Kata Imam Bukhari Wa ba'da Bahkan juga setelah kamu memimpin Tidak ada alasan kamu sudah berkeluarga Kemudian jarang mendatangi tahlil Jarang ikut pengajian Nasibu Cari nafkah ini Tentang jawab besar. Ada Imam Sufyan al-Thawri, jika terzawajah rujul ke terokibal bahar, orang itu kalau sudah nikah, maka dia telah masuk laut dengan sampannya Kamu tahu laut? Daham, ombaknya besar, anginnya kencang. Belum lagi mungkin banyak hiu ya, Di bawah keliling Sekian banyak Artinya pinter-pinter Kamu sebagai nelayan Pemegang Nahkoda Kendali kapal ini Supaya kamu gak tenggelam Artinya banyak Banyak cobaan Banyak Masya Allah, pintar kamu. Kalau enggak digulung, enggak boleh momba. Bisa jungkir balik, bisa tergampar ke sana, bisa tenggelam. Alhamdulillah. Kata Sufyan Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh Maka ibarat dia di tengah laut di kapalnya Di kapalnya pecah. Ya apa? Gak pecah saja hidup mati di tengah laut? Ya kapalnya percaya apa? Enggak tahu. Pinter-pinter kamu ya apa bisa selamat ke darat? Tantangan lebih berat, konsekuensi dan ini lebih besar. Pintar-pintar kamu sebagai Nakoda kalau ingin selamat Ya apa caranya bisa kembali ke darat Bisa lama Artinya begitulah banyak Semakin banyak Ini semakin banyak tuntutan Semakin banyak Masalah semakin banyak ini Perlu ekstra Kesabaran Perlu ilmu Perlu ilmu Perlu kesabaran Perlu ini Pendekatan diri kepada Allah Yang bertakwa kepada Allah Pasti akan Allah jadikan untuknya Jalan yang terbaik Alhamdulillah Ya Jalalumma Walhasil ilmu itu Bekal yang paling penting dalam berumah tangga Karena pasti ada masalah Problem yang kamu hadapi Kalau kamu tidak punya bekal ilmu Kamu akan Merusak bahteramu sendiri Perempuan Terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok Bengkok begini Kamu maunya lurus kamu luruskan begini tapi tulang ini kalau kamu paksa lurusin cetak patah dia patahnya rusaknya hubungan kamu ceres sudah game over tapi kamu biarkan ya tetap saja dia bengkok fadariha <tuh> taishbiha makanya perlu kamu mudaroh, pintar-pintar kamu bermuamalah dengan dia, bermuasarah bil ma'roof sehingga kamu bisa hidup tenang, dapatkan sakinah ketenangan di sisi dia. artinya nggak semua kesalahan kamu tuntut dia, nggak semua kesalahan kamu luruskan perempuan. Makanya Rasulullah sallam di Quran Allah sebutkan pendidikan ini bagi mukminin wa adharohullahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rado 'an ba'd. Pada istri-istri beliau, sebagiannya beliau sampaikan, sebagiannya enggak dianggap oleh Rasul, enggak, enggak disampaikan. Karena enggak mungkin dia lemah akalnya, kurang agamanya. Segalanya kamu minta dia tanggung jawab. Segalanya kamu salahkan, segalanya kamu tuntut. Mustahil. Daif dia perempuan ini. Dan itu perlu timbangan syar'i tentunya. Mana kesalahan yang bisa kamu tolilir? Jadi anggaplah. Walaupun mungkin kamu sakit hati, ya Allah. Nyelekit Nusuk Ucapan dia atau perbuatan dia Jangan dianggep lah nah. Ada sesuatu kesalahan dia Yang gak bisa ditaulir Harus kamu nasihati Tak Nanti begini gak boleh Haram dosa begini. Kasih mau idah yang Bagus kepadanya Hasil Bekal Ilmu itulah yang akan kamu pegangi untuk muasyarah dan muamalah Dengannya Banyak hal yang perlu diketahui oleh seorang muslim Kepada muslimah calon istrinya Agar kemudian Betul-betul wanita pilihan dia itu Fadfar Bidhati Din Yang karena agamanya Yang berakhlak Dan Beragama dalam artian punya Din Punya Aqidah Punya Ketakutan Takwa kepada Allah Masa takut Menjadi Wanita yang Khairu mata'id dunia Sebagai perhiasan dunia Merakus shaleha Gak semua orang mendapati Gak semua orang punya Apa sih harta dunia paling Mewah Yang membedakan Orang satu dengan yang lain Sekarang gak ada barang mewah Apa? Smartphone Semua orang bisa punya Apalagi bisa nyicil ya. Hatta Iphone hatta apa Polo semua bisa beli Maka bukan yang punya itu Tidak menjadikan dia orang istimewa Sama satu dengan yang lain mobil apalagi mobil bisa 0% bunganya cara-cara mereka yang di sana tanpa uang muka mungkin bisa langsung pulang bawa mobil kamu motor tambah lagi motor rumah us segala macamnya bisa diangsur sehingga tidak menjadi barang istimewa Perhiasan dunia yang bisa kamu banggakan Sama rata satu dengan yang lain Tidak beda Tapi Almar atus salihah Wanita salihah Menyenangkan kamu Kalau kamu pandang Taat kepadamu Melayani kamu dengan baik Solatnya dijaga Puasanya, kehormatannya ininya. Siapa yang punya Kalau kamu sensus dari seribu orang belum tentu ada satu yang punya istri yang solehah, sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Ini yang kairumatai dunia, sebaik-baik perhiasan dunia. Masha Allah at-tawfiq was-sadab lima yuhibbu wa yarda wa waffaq Allahu al-jami' li ta'atihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahirabbil